Mitra bisnis, masalah kemacetan di DKI Jakarta seperti tidak ada akhirnya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencoba mengurai kemacetan tersebut. Mulai dari pengoperasian, bus Transjakarta, pembuatan flyover, rencana penerapan ERP, sampai yang terbaru, wacana menghapuskan parkir di bahu-bahu jalan. Meski demikian, kemacetan tetap saja terjadi. Bahkan semakin hari semakin parah. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa yang paling masuk akal untuk dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan di Jakarta? Yang perlu d i buat itu adalah bagaimana d i bikin jalannya, m a m p u r c e p a t pembuatan jalannya, flyover-nya, ring road-ring road di Jakarta ini dan y a n g l a i n Jadi jangan persoalannya yang mestinya A, lu selesaikan s A, lu bikin soal B yang sebenarnya bukan penyelesaian daripada soal A, begitu loh. Kita ini kadang-kadang kan lucu-lucu, ya kan?、Oh, duit nada, a dia bilang jalan macet Jakarta, pindahkan di b u k o t a Itu kan cuma yuk mimpi-mimpi yang b e g i t u g i t u t u menurut saya, membikin kacau semua. Yang you で, ななでも、私たちのように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、a のように、このように、このように、このように、このように、このように、こ a ように、このように、このように、このように、このように、このように、このよ b に、このように、このように、このように、のよ a に、このように、こののように、このように、このように、このように、この Akhirnya semua jalan itu jadi baik、ah, Kalau tidak bisa juga di tengah-tengah kota itu Pajakin atau apa Dulu kan sudah 3 and 1 Dia mau pajakin lebih banyak lagi Seperti yang sama duit Ya lakukan Di pusat-pusat kota itu Jadi macam-macam、yeah. cara itu bisa dilakukan Tapi jangan Persoalannya A ya selesaikan dengan persoalan B Yang s e b e n a r n y a n g g a k ada ketemunya gitu Asal bunyi a j a Itu yang menurut saya yang banyak terjadi di Republik ini sekarang Orang asal bunyi a j a k Otaknya nggak dipakai, cuma menghindarkan dari isu-isu penyelesaian aja, cari-cari alasan aja gitu loh. Nah, ada juga yang menyalahkan terlalu cepatnya perkembangan pasar otomotif di Jakarta. Apa itu benar, Pak? Dan bagaimana negara lain mengatasi cepatnya perkembangan pasar otomotifnya? Kalau di negara n e g a a r lain itu, dia pajaknya dinaikkan untuk mobil-mobil itu. Naikkan aja pajak untuk mobil-mobil mewah itu. s し、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たいが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、i たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たいが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たちの人たちが、私たち でも、ソフィアン・ソフィアン・ワンアンディ、サイア・ドーナ・オリザ